Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu <coughs> alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'ud billahi min shururi anfusina amalina, wa sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa anna Muhammadan Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bihsanin la yumidhina maqad Masur al-Iqqah Rahimani wa rahimahumullah alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini Allah memudahkan kita mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam satu masjid untuk bermudzakarah kalian karena mudzakarah adalah sangat bermanfaat bagi kaum muslimin tadzkirhal nadzikratan dan bermudzakarlah kalian bermajlislah kalian dalam majelis ilmu karena mudzakarah adalah sangat bermanfaat bagi um muslimin. Tayyib sekalian, sebagaimana biasanya pada kesempatan hari Sabtu tanggal 19 bulan Desember 2015 ini insyaallah kita akan kembali mempelajari hadis-hadis yang terkumpul dalam satu buah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani taala. Maka sebagaimana apa yang telah kita pelajari Alhamdulillah kita telah nyampebab mewak itu salat Babul mewak sebagaimana yang telah kita lalui atau kita pelajari bahwasanya waktu ataupun tupul waktu masuknya ke dalam waktu termasuk salah satu daripada rukun atau syarat sahahnya salat termasuk daripada syarat syarat sahnya salat. Nah, apabila salat tidak sesuai dengan waktunya, maka sudah pasti salat kita tidak sah. Tidak sah dan tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Men "Man 'amila amruna fa huwa rattun." Orang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dariku maka tertolak Rasulullah juga mengadakan sallu kamaru wa itumuni salatlah sebagaimana kalian mampu salat. Dan salat ini sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya uh, yang namanya salat adalah mempunyai waktu-waktu dua waktu-waktu sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman inna salata qanat alal mu'minina kitaban mawquta bahwasanya salat itu adalah bagi Kewajiban Bagi kaum muslimin Atau orang-orang beriman yang mempunyai waktu-waktu Yang mempunyai Waktu-waktu pembahasan yang telah lalu Minggu Atau Sabtu yang lalu kita telah mempelajari Salah satu waktu adalah Dalam dua buah hadis Yaitu hadis Aisyah Dengan hadisnya Abiy Amr Ashaibah ini yang mana disitu di beliau mendengarkan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yang mana intisariinya kita telah mengambil daripada salah satu waktu dari salat yang lima fardu yaitu salat waktu salat Fajar ya? Atau yang dikenal dengan salat subuh Yang dikenal dengan salat subuh Yang mana salat subuh dimulai dari Apa kemarin ya? Dimulai dari Waktu sholat subuh dimulai dari Terbitnya Fajar ya Terbitnya Fajar Fajar ada dua Fajar soedik Dengan Fajar kadik Yang dimaksud Duhulatus subuh Maksud sulat subuh ini termasuk Fajar sodik ya, Fajar sodik Dan tanah-tanahnya adalah Kalau Fajar Gadig Mustatilan Itu arahnya sinar putih yang Bentuknya ke atas Kalau Fajar Gadig Yang Mustatilan Itu ke samping Dan munculnya adalah duluan Fajar Gadig selawan ajar tarif. Ta'biq maskalian. Lalu akhirnya salat subuh diakhiri dengan waktu terbitnya akhir salat subuh yaitu dengan terbitnya matahari. Ya. Nah, dengan terbitnya matahari itu adalah akhir salat subuh. Yang mana tidak sah lagi setelah itu, setelah sholat subuh Dengan terbitnya matahari Sebagaimana Sada Rasulullah Wasallam Ketika menjelaskan satu buah hadis yang panjang Menerangkan semua waktu sholat ya, Yang dilihatkan oleh Alimah muslim Di antara potongan hadisnya Beliau mengatakan Wa Waktu sholati subahi min tulwalil fajri Malam tatlu'ah syamsuk Dan sholat subuh Waktu sholat fajar Adalah Dari munculnya Terbit fajar Tulwalil fajri Malam tatlu'ah syamsuk Yang mana Sampai Belum munculnya Bel Ini yang menjadi dasar para ulama Akhir Batas waktu salat subuh adalah Munculnya Matahari Terbitnya matahari Taip. Kita lanjutkan Dan insya Allah setelah salat subuh ini Kita akan melanjutkan pada sholat duhur Kita baca dulu hadisnya Hadis dari Jabir bin Abdillah An Jabir bin Abdillah Wadi Anhu radhiyallahu anhumā perbedaan anhumu dan anhumā karena Jabir dan Abdullah ini semuanya adalah sahabat maka doa yang layak bagi sahabat adalah radhiyallahu anhumā ini termasuk manhaj al-sunnah jamaah mengagungkan sahabat ya mere apa namanya menyatakan bahwasanya Allah telah meridai mereka Ya. Sabrata kala musyarat tauba wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi Di akhirnya Allah mengatakan apa? Radiyallahu anhum wa an. Allah meridai mereka dan mereka rido terhadap Allah. Nah, ini adalah salah satu ayat yang membantah daripada kelompok-kelompok atau agama Yang menisbatkan agama Islam Yang mereka itu mencela dan mentoan Mengkafirkan para sahabat Ini hanya segera tambahan Karena Allah sendiri Meridui para sahabat <coughs> Kalau Beliau berkata itu Jabir Kana Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Yusallil al zuhra Para Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur bil hajirati yaitu al hajirah pertengahan siang atau tergelincirnya matahari ya. tergelincirnya matahari di pertengahan siang ya dan salat asar was syamsu dan matahari masih bersih masih terang ya inti banyak kaidah dari hadis ini wal dan beliau salat maghrib ida wajabat tab manakala matahari sudah terbenam. Ya, sudah terbenam. Wal ansha'a dan beliau salat Isya. Ahyanan ini. Ahyaanan wa ahyaanan. Terkadang dan terkadang. Ya, kadang-kadang. Kapan ila roahu mutsama'u ketika Mereka, apa Rasulullah Telah melihat para sahabat berkumpul A'jala idha ro'ahum abto'u ahhoro Dan Rasulullah A'jala Mendahulukan wa yang mana ketika melihat mereka sudah berkumpul akhir yang lainnya ya wa subhu kana an sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dan salat subuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi -dholasin. beliau melakukan salat ketika masih gelap Ini adalah hadis yang selanjutnya yang mana menerangkan semua waktu salat. Ya. Jadi kita ambil faedah daripada hadis hadis ini. Yang mana dalam hadis ini batasan-batasan waktu salat itu masih dikatakan kurang detail. Ya, walaupun sudah makru sudah terkenal tapi kurang detail karena hadis ini nanti akan ditafsiri dengan hadis yang lain yang lebih detail, Atau lebih terperinci. Baik. Inilah waktu-waktu salat. Ya, waktu-waktu salat, batasan waktu salat. Jadi, hukum asal seala apa hukum asal batasan waktu salat adalah bukan jam, bukan ilmu falak, bukan ilmu hisab. Tapi apa? ilmu apa namanya? perputaran apa namanya? dengan keadaan yang ada. Ya, keadaan yang ada. Misalnya dengan tergelincirnya matahari, dengan terbenangnya matahari, dengan kondisi apa nanti setelah waktu asal dengan matahari masih terang tapi maksudnya apa? Nah, gitu. Jadi itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Ya, ataupun sekarang pakai jam, pakai yang sudah dihitung sama eh gubernak misalnya yaitu membagi-bagi kelas saja ataupun sebagai penunjang ya. penunjang untuk mengetahui waktu-waktu tersebut waktu-waktu tersebut Baik, dalam hadis ini yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya melakukan salat zuhur bil hajat ketika matahari tergelincir. Ya, ketika di tengah hari ya, pas tengah hari. Yang dimaksud di sini adalah diterangkan dalam sabda yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dia mengatakan dalam hadis yang lain waqta dzuhri idza zalatish syamsu Waktu sholat zuhur adalah ketika matahari tergelincir Sampai kapan? Wa kana zillur rajuli katulihi Malam yahdur al asru Malam yahdur al asru Jadi tergelincirnya matahari Mulailah waktu zuhur Sampai kapan? Hatta kana zillur rajuli Sehingga Apa ya? Bayangan seseorang Ini katakan seseorang itu sebagai patokan saja Maksudnya bayangan e, Satu batang Yang tegak lurus ya, Bayangannya Katulih Katulih sebagaimana Panjangnya barang tersebut Misalnya ada ukurannya adalah Laki-laki atau seorang Berdiri tingginya 165 cm Nah ketika bayangan Bayangan matahari ya yang matahari telah tergeser dari pertengahannya bayangan tersebut sudah sama dengan tingginya maka sampai situlah waktu salat zuhur ya waktu salat salat zuhur dalam hadis yang lain diterangkan kana syamsun masih terang masih terang jadi yang menjadi patokan utama adalah hadis yang Uh, detail tadi adalah ketika Satu barang tersebut Bayangan satu benda Melebihi daripada tingginya atau panjangnya Yang Apa namanya benda tersebut Misalnya kita meletakkan ukurannya Meletakkan satu buah pulpen Atau pulpoin dengan tegak lurus Ketika bayangan ini sudah Sama dengan tegaknya Pulpen ini panjangnya Maka sudah habis waktu Sholat, waktu sholat duhurnya Sholat duhurnya Nah, itulah waktu salatu hur yang terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang mana dalam hadis ini bilhaji roti Yaitu ketika matahari terik tengah lurus Distelkan adalah cedannya setelah tergelincir sampai Bayangan itu lebih panjang atau sama dengan apa yang dibayangnya yaitu dengan benda tersebut Dalam waktu salatu hur ini Ada beberapa permasalahan ketika kita melaksanakannya yaitu masalah afdholiyati ada salat zuhur. Keutamaan dalam apa namanya melaksanakan salat zuhur. Ya. Ya, keutamaan melaksanakan. Yang mana keutamaan salat zuhur adalah pada awal waktunya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya eh masalah tentang apa namanya? pahala yang besar Rasulullah menjawab nama as-shalatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dalam riwayat Muslim as-shalatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Ya, ini keumuman keutamaan salat pada asalnya adalah salat di awal waktunya. Tapi untuk sholat tuhur ini Ada Keringanan Ya Yaitu apa? Keringanan untuk menunda sejenak Apabila ada sebab Di sana Yang mana sebabnya dalam sebuah hadis jelas-jelas Yaitu ketika Matahari sedang terik panas Ya Sedang terik panas Sudah apa terbincir Panasnya luar biasa Misalnya menyusahkan oleh seorang untuk pergi ke masjid. Ya Alhamdulillah kalau di Indonesia mungkin sepanas-panasnya yang belum ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu itu yang panasnya yang memang masyakoh, memberikan Menjadikan orang itu berat. Dan dalam keadaan seperti ini. Rasulullah Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada sahabatnya. Abridu bis sholat. Dinginkan dengan salat Artinya apa? salatlah ketika juhur Ketika waktu sudah mulai dingin Jangan dipaksakan ketika panas Karena apa? Fa'inna Apa namanya? Shiddadil hari min koyhi jahannam Ketika Rasulullah Karena apa? Terik panas yang sangat panas Di siang hari itu termasuk Semburan dari neraka api jahannam Nah Maka Rasulullah mengatakan Adri itu bis sholat Dinginkan Ataupun salatlah ketika mulai dingin ya, Ketika dingin Fa inna, e, min Terik yang sangat panas itu Atau hawa yang sangat panas itu Termasuk hembusan daripada Api neraka Para ulama Mensikati hadis ini Dengan memadukan hadis Keutamaan salat di awali wakti ya, Maka Kekhususan waktu salat bubur ini ada ruksah ketika sangat terik boleh untuk menunda sebentar menunggu panas itu agak berkurang ya panas itu agak berkurang jadi boleh seorang imam masjid misalnya apa namanya yang biasanya jam 12 tepat ataupun jam 12 kurang atau 12.30 katakanlah tepat itu tergelincir ketika waktu-waktu tertentu boleh untuk menundanya menundanya Loh Berarti dia termasuk alladzina apa salatihum sahuna bukan orang yang salatnya menyia salatnya bukan ini bukan termasuk orang-orang yang menyia atau menunda-nunda salat karena ada dalil khusus yang menerangkan bahwasanya Rasulullah mengasihi rukhsah bagi apa suasana atau panas yang sangat terik Yang dikatakan itu termasuk adalah min fa'i jahannam termasuk adanya hawa api neraka jahanam Ya. Terus yang kedua, walaupun kita belum membicarakan tentang salat jamaah, nanti setelah ini kita akan membahaskan masalah hukum salat jamaah, tapi kita tetapkan di sini adalah ketika salat jamaah. Ketika pada kondisi seperti ini, ya. Kondisi seperti ini, tapi takmir masjid, ta masjid misalnya tetap melakukan salat di awal waktunya. Ya, ataupun takmir masjid tetap perisihat tentang afli atau salat keutama di awal waktu tetap ada nah, bagi para jamaahnya ini Apakah dia dapat keringanan Abbri di salat diingkan dengan salat dengan tidak mengikuti jamaah atau dia tetap harus ikut jamaah walaupun dalam keadaan panas ya dalam keadaan panas nah, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat yang mana yang pertama mengatakan Allah tetap dia harus ikut salat karena berdalil dengan apa? wajibnya salat jamaah Nanti kita insya Allah akan bahas tentang hukum salat jamaah. Di antaranya ya adalah e, mengatakan kebanyakan mas, apa jumhur ulama mengatakan salat jamaah itu wajib. Ya, wajib. Karena Allah sendiri mengatakan apa ee di antara kiasnya adalah Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang salat dalam keperangan kaifiahnya tata caranya itu tetap salat berjamaah. Ya. Maka dengan ini mimba bil apalagi dalam dalam keadaan damai dan tidak ada perang, maka wajib. Baiklah, kita sepakati bahwasanya hukum salat jamaah wajib nanti bedanya akan kita bahas. Kita sepakati yang wajib. Nah, ketika Dalam keadaan panas seperti ini salat zuhur ini yang dibolehkan haditsul salat fa inna syiddatul harimin kaihi jahannam kata Rasulullah panasnya matahari termasuk dari api neraka ini yang pertama adalah pendapat pertama harus tetap ikut jemaah karena ini adalah waktu yang diwajibkan adapun pendapat kedua seperti yang dirujikan oleh Sayyid Muhammad Shalih al-Faimin beliau merujikan bahwasanya boleh orang itu menyendiri dan tidak tidak ikut salat jamaah Tidak ikut salat jamaah karena apa? Rukhsah ini ya, alasannya memboy 'ilat. 'Ilatnya adalah masyaqqah, ya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir dalam kaidah fikih yang namanya masyaqqah itu bisa apa namanya? Ee, menutup apa membawakan menyerupai menjadi yang ringan. Makanya Sayyid Muhammad Shalim merojikan Boleh dia menendiri tidak ikut salat jamaah Tidak ikut salat jamaah Walaupun dalam sisi lain tetap Sayyid Muhammad Shalim pun menghukumi salat jamaah adalah Menyawa wajib Akan tapi kewajiban salat jamaah ketika ada rusuh-rusuh yang mengugurkannya Maka kewajibannya pun ikut gugur Seperti eh, Rahul Habafan Ketika orang itu Misalnya apa kebelet gitu ya, kebelet buang air besar sampai buang air besar ketinggalan salat jamaah maka tidak terkena dosa dia meninggalkan ikut salat jamaah Makan bawang ketika apa lagi, e, hujan lebat atau men angin badai angin. Ini adalah rukhsah-rukhsah bagi orang yang boleh tidak ikut salat jemaah di masjid. Termasuknya tadi ketika khatib masjid mendahulukan salat mendalkan salat ketika dalam keadaan panas. Ini dalam keadaan panas, boleh e, jamaah itu mengakhirkannya atau menundanya dengan tidak ikut e, jamaah yang ada di masjid. Wallahu taala'ala. Tapi itu salah satu e, apa namanya? masalah dalam salat zuhur. Dan dalam hadis ini pula diterangkan secara lengkap tentang salat asar. Ya tentang salat waktu salat asar. Ya. Waktu salat asar yang mana di sini disebutkan adalah wal asru wasyamsun Dan waktu salat asar manakala matahari masih terang. Ya, masih terang, masih bersih naqiyatan bi manasafiyatan masih bersih M maksudnya bersih bagaimana ya ini belum jelas kan saya katakan di dalam hadis ini masih apa mujmal tafsirnya belum jelas kan tadi ditafsir di dalam hadis lain masih dalam sambungan hadis yang riwayat Ibnu Majah Tirmidzi tadi di atas kalau maksudnya apa namanya waqtu waq Rasulullah mengatakan waqtal Malam waktu asal adalah Waktu yang mana Belum Apa namanya Matahari belum menguning Menguning Jadi masih terang Yang dimaksud Naqiyah itu masih terang Masih putih ya, Masih putih Masih putih dan belum Menguning Nah Berkaitan dengan salat zuhur tadi batasnya adalah akhiru dzilli katulihi akhirnya bayangan sesuatu itu adalah seperti panjangnya. Nah, sedangkan mulai salat ashar adalah selama matahari masih terang atau belum menguning. Dan ini para ulama berpendapat bahwasanya waktu salat zuhur dengan waktu salat ashar ini batasannya adalah ketika bayangan sesuatu lebih panjang daripada apa yang menjadi bayangannya barang tersebut. Kalau zuhur tadi kan sudah sama. Kalau geser sedikit kan set berapa detik sudah menjadi lebih panjang. Dari sinilah mulai waktu salat asar. Ya, mulai waktu salat asar. Nah, Di sini sepakat para ulama bahwasanya waktu salat asar adalah e, setelah bayangan tersebut melebihi daripada bayangan ataupun barang yang ada ketika matahari e, bersinar dan membayangi suatu barang. Walaupun di sini disebutkan e, wasyamsu naqiyatul, matahari masih terbit, masih apa masih terang. Dalam hadis lain lawaktu Wa asrima alam tasfaru as belum menguning. Ini sepakat para ulama setelah bayang tersebut e, apa lebih panjang daripada barangnya dari sinar matahari. Tadi itu waktu asar ya. Waktu asar ini yang terkenal dengan as-shalawatul mustofa yang termasuk pahala yang besar ya. Pahala yang lebih besar daripada salat-salat yang lainnya adalah salatul mustofa. Makanya Allah mengatakan Berfirman dalam uh, Al-Qur'an apa? Hafizu ala salawati was wustu. Jagalah oleh kalian daripada salat-salat ya dan salat-salat wustu lebih diutamakan. Salat wustu. Kalau dikatakan secara bahasa wustu adalah pertengahan. Para ulama menafsirkan adalah salatul asr. Salat asar. Jadi salat asar ini punya keutamaan eh uh, yaitu salat mustahab yang diperintahkan oleh lho sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala khusus dalam ayatnya Yaitu hafizu ala salawati was salatu mustahab bahkan e, melihat keutamaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apa namanya e, mengatakan peran dalam suatu hadisnya termasuk tanda-tanda orang munafik adalah orang yang enggan untuk melakukan salat al ini salat al ini itu salat salat asar. <tuh> Adapun pelaksanaannya maka tidak ada masalah di sini kita kembalikan pada hukum asal bahwasanya eh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayu amalin allah yaitu amalan apa yang paling bagus Diantaranya adalah as-salatu fi awwali waqtiha salat di awal waktunya. Dan ini sebaga. Walaupun Salat Asar ini ada jangkanya yaitu apa? Sehingga apa namanya? waktu Asri sampai terbenamnya matahari. Nah, wa Jadi apa namanya? yang namanya salat Asar mulai dari bayangannya lebih panjang sampai terbenamnya matahari. Ya ini Ini waktunya. Ini waktunya ya. Walaupun untuk pelaksanaannya adalah yang utama dari awal waktunya akan tetapi ketika kita mentahdid ataupun menganggap sah salat itu, maka waktu dari yang awal tadi sampai terbenar matahari itu masih sah salatnya. Karena pada suatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adraka raka'atan qabla ghurubi syamsi Para siapa yang mendapatkan salat satu rakaat sebelum terbenar matahari, maksudnya salat asar ya. Faqat dakhala maka dia telah mendapatkan qad wajadal 'ashra, maka dia telah mendapatkan salat Ashar Dari sisi syahnya sah. Ya. Syahnya. Adapun dari sisi lain kalau dia tidak salat jamaah tanpa uzur itu kena dosa tersendiri. Tapi dari sisi sahnya waktu sah salat asar adalah dari bayangan yang lebih panjang apa bayangan yang lebih panjang dari barangnya sampai terbenam matahari. Mata Bahkan ketika dia menjelang matahari Terbenang, dia salat asar. Ya misalnya lupa di ketiduran, bangun menjelang hampir terbenang, dia salat dapat rakaat, satu rakaat. Ya, satu rakaat dan rakaat yang kedua atau ketiga Itu sudah terbenam matahari, maka orang tersebut telah mendapatkan wajdatu salat asar. Bisa sah salatnya karena al-ibrotu bi bidaiyah salat. Ibrahnya adalah dari awal niatnya salat yang mana awalnya itu masih apa? Masih dalam waktu salat asar. Nah, itulah akhir batas salat asar. Yaitu sehingga terbenamnya matahari. Kalau di sini dalam hadis ini tidak diterangkan itu hanya apa waktu Asri dan salat asar apa namanya? salat asar adalah wa as masih terang itu saja. Tapi secara detailnya ditemukan dalam hadis lain seperti itu. Rasulullah mengatakan man adraka rakan ba'da ghurubi syamsi Maka dia telah mendapatkan salat asar menunjukkan bahwasanya akhir salat asar adalah setelah terbenam matahari setelah salat asar yang dinamakan oleh para ulama adalah salawatul wustha. Kita lanjutkan dengan salat yang selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya adalah setelah salat asar adalah salat apa? Salat maghrib. Nah, di sini juga diterangkan waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib yaitu apa? Rasulullah mengatakan wal maghriba ila dan salat maghrib adalah ketika apa? tenggelam matahari. Ya, tenggelam matahari. Jadi para ulama membahas tentang masalah tenggelam, nah, kita tahu yang namanya matahari kan tenggelamnya pelan-pelan. Ini dimulai dari mulai tenggelam atau setelah hilangnya matahari Oh ya. ya ini masalah seperti ini dimulai dari matahari sudah kelihatan separuh atau masuk sebagian atau setelah hilangnya matahari yang benar di sini adalah dimulainya waktu salat maghrib itu setelah tenggelam tamam habisnya ataupun tenggelam secara sempurnanya mata, matahari ya Adapun akhir salat ashar tadi itu bukan tenggelam habis. Tapi apa? Ketika matahari itu mulai sebagian mulai terbe terbenam. Nah, adapun ketika saat-saat matahari mulai terbenam sampai habis, ini termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk salat. al yaitu al-manhiatu min adai as-shalat. Tidak boleh e, melaksanakan salat dan waktu-waktu tersebut. Ya, yang mana e, ada tiga waktu yang dilarang orang itu melakukan salat. E, seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam e, Muslim bahwasanya yang pertama adalah waktu matahari ketika mulai muncul ya. Munculnya matahari, kedua waktu tergelincirnya matahari dan yang ketiga adalah waktu apa? Ketika terbenamnya matahari. Ini adalah Almaniyat tidak boleh melaksanakan salat baik salat sunnah maupun salat wajib kecuali salat sunnah yang mempunyai dawatul asbar, ya, dawatul asbar ini ada sebabnya bukan semata-mata salat peng ingin salat sunnah artinya di sini adalah e, dilarang untuk melakukan salat salat fardhu ya salat sunnah yang dawatul Asbar boleh misalnya kita masuk masjid sebelum magrib. Ya, rajin masuk sebelum magrib, belum azan. Kita pas di masjid, matahari dalam keadaan apa? Tenggelam, belum selesai. Nah, orang yang salat di sini ini tidak terkena larangan apa namanya? Salat hilang salat pada waktu tersebut. Karena apa? Daratul ashabni sebab sebabnya apa? Dia diperintahkan untuk apa? Salat tahiyatan masjid. Rasulullah Shallallahuai mengatakan apa masjidda ketika kamu masuk masjid maka tidak boleh duduk kecuali setelah dua, dua apa salat dua rakaat maka yang seperti ini adalah boleh ya boleh dilakukan ya, boleh dilakukan Adapun salat- salat yang salat mutlak salat sunnah yang lainnya Artinya yang tidak punya sebab maka termasuk dilarang melaksanakan salat pada waktu-waktu yang tiga tersebut. Ketika terbit matahari, hatta tamam ya hatta nol semua dan ketika tergelincir, pas tergelincirnya, proses tergelincirnya dan ketika tenggelam. Ya itu tambahan tentang uh, al-maniyah itu fi waqti as Larangan-larangan ketika melakukan uh, salat illa musyada salat jenazah dzatul asbab ya muni sebab karena mendadak ada jenazah maka tidak mengapa salat pada waktu tersebut pada waktu tersebut taib itulah waktu bidaya atau mulainya waktu salat maghrib yaitu dengan apa setelah tenggelamnya matahari terus sampai kapan ya. sampai kapan kalau dalam hadis ini cuman diterangkan wal maghrib idza Dan salat maghrib itu ketika matahari terbenam tidak diterangkan sampai kapan? Akhirnya, gitu ya. Ya, akhirnya. Ya makanya perlasangan di sini para ulama berbeda pendapat tentang batas akhir salat maghrib. Nah. Eh ya tentang Batasan salat maghrib, sekalipun mereka ada yang mengatakan yang salat maghrib itu batasnya adalah awal waktunya. Ya, awal waktu terbenang sampai beberapa saat waktu apa namanya? E, sejenak waktu orang itu bisa melakukan salat maghrib. Ya. Ya, misalnya mungkin batasannya masih mujmal juga karena batasan waktu salat maghrib sudah cukup Ada pun ulama yang lain mengatakan bahwasanya akhir waktu salat narib adalah e, seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam jazeyafa waktu salatil maghrib malam Ya Syyafa dan waktu salat nahrib adalah sampai Syafaq ini kalau di Islam magrib itu ada Mega yang kuning itu ya Mega yang merah itu sampai hilang. Ya, jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya hilangnya Syafak ahmar, ini pendapat Imam dan eh, yang lainnya mengatakan sampai hilangnya mega merah yang setelah terbenamnya matahari. Nah, ini diterangkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi, mengatakan waqtu shalatil maghribi ma lam yadhi bis Waktu shalat maghrib adalah manakala setelah terbenam matahari yang belum hilang mega merahnya ataupun ya, dinamakan apa ya? Pokoknya ada sinar sinar kuning-kuningan ya di sebelah di sebelah barat. Nah, Dari situ. Makanya di sini terangkan e, apa namanya? Walmahida <tuh> wajib ketika tenggelam. Jadi penggabungan antara hadis ini dengan hadis yang lain awal waktu setelah tenggelam akhirnya setelah hilangnya mega merah tersebut itulah jeda waktu salat maghrib yang mana apabila orang salat dalam waktu tersebut masih sah salat maghribnya masih sah salat maghribnya e, berkaitan dengan salat maghrib maka sepakat para ulama eh masalah pelaksanaannya adalah wajib di awal waktunya. Dan diwajibkan untuk bersegera antu badiru ila salat, bersegera untuk salat. Karena apa? karena waktunya cuman sebentar, cuman sebentar. Inilah tentang batasan waktu salat Maghrib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada sebuah hadisnya sebuah hadisnya yang kita bacakan. Adapun untuk kelanjutannya salat Isa nah, Ini karena ada beberapa masalah salat Isa kita bacakan satu hadis dulu kelanjutannya atau dua hadis nanti sampai kita habiskan eh, bab ini. Hadis yang selanjutnya adalah an Abi Minhal Sayyid dari Abi Minhal Sayyid bin Salamah Dakhultu ana wa abi ala abi barzata Aku masuk Dakhultu ana Aku masuk Wa abi ala abi barzata Dan ayahku Bersama Abi barzah Al aslami itu abi barzah aslami Ini adalah sahabat Atau tabi'in Maka dia berkata Kepada apa eh, ayahku menanyakan kepada Abi Barzah tadi. Nah, Abi Barzah adalah sahabat. Kalau apa namanya Abi Minhal itu adalah ee tabi'in. Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Usolli al-maktuubah. Bagaimanakah salat Rasulullah sallallahu salat apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat wajib? maktu salat dzih. Ini sebenarnya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, cuma ada tambahan nanti tentang masalah salat Isya. Ka'ana yusolli al-hajrat allati tad'una halula. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salat al-hajrat. Salatul hajrat yang dimaksud adalah salat dzuhur. Allati tad'una halula. Ya, yaitu di awal waktunya hina tadkhus tadkhudus yaitu ketika matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir ya ini e, sebagai apa namanya dalil yang kuat juga yang mengatakan bahwasanya as-salatu fi awal waqtiha pada awal waktunya wa yusalli al-'asr wa dan yusalli al-'asr ya dan beliau, dan beliau uh, maksudnya syamsu ketika matahari masih cerah wa yusalli dan dia salat asar ya seperti itu thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati dan dia salat asar thumma yarji'u Kemudian kembali pada waktu tadi, matahari masih terang. Thumma tarji'a salah satu diantara kita kembali ila rahlihi kepada kendaraannya. Fi Akhsal Madinah, di Madinah wa as hayyatun dan matahari itu masih hidup, maksudnya masih bersinar, masih terang. Yang menunjukkan di sini adalah Rasulullah salat zuhur dan salat asar itu ketika matahari masih Terang. ya Matahari masih terang Wa nasi tu makola fil mahrib Ini Apa namanya perowin mengatakan Aku lupa apa yang dikatakan oleh e, Siapa tadi Abi Barzah Tentang waktu mahrib nah, Perowinnya lupa ya Tidak bisa menerangkan tentang bagaimana tata cara surat maghrib dalam hadis ini wa yastajibu ayyu akhira min al nah mulai dari sini kita mulai ada permasalahan baru nanti kita bahas tentang salat isya adapun salat yang sebelumnya sudah kita bahas wa kana ayyu akhira min al dan rasulullah itu senang untuk mengakhirkan salat isya hal atama yang mana sudah mencapai gelap yang dia itu menyeruhnya sudah gelap ya mengajaknya sudah gelap mengajak salat Isa sudah gelap Wa <sulullah> q dan Rasulullah membenci untuk tidur sebelum salat Isa <sulullah> dan membenci untuk bercakap-cakap setelah salat isah ngobrol-ngobrol gadah wa kana yanfathilu min salatil dan dia mulai salat fajar salat pagi hina ya'rifur rajulu jalisahu ketika apa orang tersebut sudah diketahui duduknya siapa dia gitu ya siapa dia ini perbedaan dalalah yang telah saya terangkan pada kesempatan yang lalu tentang salat subuh Kana ya'rifu rajulu dan sudah diketahui seseorang di tempat duduknya. Wa kana yaqra'u bisittina Ya, dan Rasulullah membaca Al-Qur'an dalam salatnya, membaca qira'ahnya, membaca Al-Qur'annya dalam salat fujur subuh tadi, kira-kira berapa? Sittina ilal mi'ah terbab 60 sampai 100 ayat. Ya. Ini saya nanti akan kembali menguatkan e, keterangan tentang salat subuh yang kemarin. Tapi yang pertama, yang kita bahas adalah kelanjutan tadi tentang masalah waktu salat Isya. Waktu salat isa ya. Waktu salat isa kalau di sini tidak diterangkan walaupun perawi lupa tentang batasan waktu salat maghrib sehingga langsung menerangkan tentang afdholiyah yang dicintai oleh Rasulullah disukai ketika melaksanakan salat isa Sebelum ke sana kita harus tahu batasan waktu salat isa yang diterangkan dalam hadis yang lain. Ya, tidak tertera dalam sini. Atau mungkin dalam hadis selanjutnya pun ee, tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Wa waktu salat dalam hadis yang lain, yang dari Imam Tirmizi yang hadisnya panjang menerangkan semua detail waktu salat isa menerangkan apa? Wa waqtu salatil 'isaila nisful lailil awsah. Nah. Adapun salat isa batasannya adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam yang mana menyatakan sampai pertengahan malam adalah sebelumnya menyatakan batas akhir salat magrib yaitu apa sampai ya tiba syafa Benamnya atau hilangnya Mega merah yang menunjukkan mulai salat Isa berarti dari hilangnya Mega yang merah tersebut ya ya dari mulai habisnya salat Marrib itu masuklah waktu salat Isa Sampai kapan? Sampai ila lis filailil ausat. Sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Baik, right. itulah waktu Isya. Yang pertama, yang sudah jelas hidayannya atau mulainya adalah setelah habisnya salat waktu salat Maghrib. Maka habisnya waktu salat Maghrib dengan otomatis masuk salat Isya. Masuk salat Isya. Adapun akhirnya akhir dari waktu salat isya adalah ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat menjadi beberapa faul ataupun pendapat diantaranya adalah e, seperti Imam Malik, Syafi'i dan lainnya mengatakan bahwasanya akhir salat isya adalah sampai munculnya terbit fajar. Ya, munculnya terbit terbit fajar. Yaitu e, apa? beliau mengatakan ee dalilnya adalah diantaranya antaranya hadis Rasulullah yang menyatakan tentang amal qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan e, semua waktu ini adalah e, semuanya adalah untuk salat kecuali waktu auqatis salatil maktubah kecuali waktu setelah muncul matahari sampai terbenam matahari ini waktu yang di sana bukan waktu salatil maktubah adapun yang lain dikatakan salat maktubah maka imam syafii mengatakan bahwasanya akhir salat isya adalah sampai terbit fajar adapun ulama lainnya seperti imam abu hanifah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya akhir salat isya adalah nisful ausatil pertengahan malam ya pertengahan Malam, bukan sampai terbit fajar. Dan ini adalah yang direcikan oleh saya Muhammad s.a.w. dan yang lainnya. Dan wala'alam berdasarkan hadis ini, hadis riwayat termilih, Rasulullah jelas-jelas mengatakan apa? Wawaktu solatil isa illa nisbi laylil awsar. Akhir waktu solat isa adalah sampai apa? Pertengahan malam. Pertengahan malam. Jadi kalau kita katakan yang namanya malam. pertengahan itu yang namanya malam kan ma' ma' yaitu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar itu yang namakan, dinamakan malam. Sampai terbitnya fajar. Kalau kira-kira pertengahan nah terbit matahari katakanlah jam 6 ya. Katakanlah diirmuda terbitnya fajar jam 4. Ya itu dihitung pertengahannya. Karena maksudnya shadahi di sini adalah hatta mis filailil ausat sampai pertengahan malam. Itu akhir salat Isha. Maka pendapat yang rajih adalah ini yang pertengahan malam maka setelah permasalahan itu adalah bukan waktu salat di waktu salat Isya. Artinya ketika orang itu sengaja nah, Ambil pendapat yang Abu Hanifah ini sengaja menantaran salat, enggaklah saya mau tidur dulu. Nanti salat jam 3 malam. Nah, jadi menurut pendapat yang ini ini adalah tidak sah salatnya berbeda kalau masalah lupa ya Ketiduran maka ada dari lain yang mengatakan bahwasanya Idrianasia salaata ketika orang itu lupa salat faholhan maka dia harus melaksanakan salat ketika dia ingat walaupun jam 2 bangun lupa dari salat tidur setelah mari tidur ya enggak ada yang banggunin bangun jam 2 belum salat kiah maka dia tetap salat melakukan salat Isah karena dia lupa maka salatnya sah tapi ketika orang itu tahuwunan sengaja enggak mau nanti nanti menunda salat ketika dia sampai jam 2 malam atau lebih dari pertengahan maka yang rajiih yang sahih adalah salatnya tidak sah dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tepat kepada Allah Subhanahu wa taala ini masalah salat isya yang rajiih adalah sampai pertengahan malam sampai pertengahan lalu dari hadis yang kita baca tadi Rasulullah mengatakan wa kayana yastahippu ayyu akhiru minal isya Rasulullah itu senang untuk mengakhirkan salat Isa ini kita bicarakan yang selanjutnya adalah masalah pelaksanaan salat Isa yang Abduldol itu bagaimana yang Abdul itu bagaimana masalah salat Isa ini adalah sebagaimana dalam Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang lain juga Rasulullah dalam hadis Aisyah dalam hadis kelanjutannya atau hadis Ali radhiyallahu anhu juga ada terus hadis Aisyah yang terakhir anti labin Abbas ya ada juga waktu itu adalah kisahnya para sahabat Rasulullah tidak ketika masuk salat Isya tidak langsung salat Isya tidak langsung salat Isya nanti kita bacaan Yaitu hadis yang Abdillah bin Abbas, Abdillah bin Abbas. Hmm. bin Abbas. Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala: Aata man Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda. Ya. Menunda salat. Itu maksudnya salat Isya. Fakhur Ja'al maka Umar berkata Ini kalau enggak salah di sebagian nushah ada yang salah ini. Ya, ada yang kurang lengkap, terutama yang tercuman di Indonesia. Ada di dalam hadis ini, hadis anti bin hadis ini yang gak lengkap Kayaknya langsung dikatakan Fakhur Ja Rasulullah. Tidak ada Fakhur Umar Fahkola, Rasulullah ra ada kayak di Pada sebagian nusroh yang tersebut Itu gak disebutkan, ada yang kurang mungkin Dalam matba'nya ataupun cetakanya Ya, Sebutkan dengan lengkap Fahorja Rasulullah Fahorja Umar, maka Umar keluar Fakola Dan dia berkata, as-salat ya Rasulullah Salat ya Rasulullah Karena apa Rasulullah saat itu menunda Salat Isa, ini yang sesuai dengan Bab yang kita bahas tadi Rokodan Isa wasibyan <kodanisa> para umahat para ibu-ibu ini sudah pada tidur dan anak-anak juga nah, saat itu keluar Umar ini ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur Rasulullah belum salat kisahja war tur Hai maka Rasulullah Shallallahu Alaim keluar warulyak turu dan rambutnya dalam keadaan basah ya yapun beliau mengatakan apa? Laula an asyqu 'ala, ala nasi, solat, Ini yang sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, lamartukum bi hadhihi akan aku perintahkan salat isa ini bi hadhihi dengan waktu ini maksudnya apa? waktu yang sudah agak tertunda, diakhir diakhirkan salat isya. diakhirkan. Nah, ini sesuai dengan hadis yang kita bahas bahwasanya kana Rasulullah yastahibu Rasulullah senang untuk menunda salat Isa Ya. Ya. Dan di sini para ulama membahas bahwasanya dibolehkan untuk khusus salat Isya itu diakhirkan ataupun diakhirkan bukan berarti ini harus diakhirkan tapi boleh karena tetap kita harus menjamak daripada afdalu a'mali hmm. as-salatu ala fi awali waqti asbaik baik amal itu adalah di awal waktu salat dan di sini juga disebutkan bahwasanya Ee, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam menyebutkan tentang salat Isya yaitu ahyanan ahyana terkadang ya dan disebutkan Rasulullah mengatakan ketika mengakhirkan salat isa apa laula an asukka ala al-ummatis ini tidak memberatkan kepada umatku karena mengakhirkan salat Isya itu dianggap sebuahnya memberatkan membebankan Ya, misalnya salat isa jam 9 malam atau jam 10 hanya memberatkan tapi ini menunjukkan boleh ya menunjukkan boleh salat isa diakhirkan bagi takmir masjid misalnya ada apa misalnya ada ta'lim belum selesai boleh diakhirkan boleh diakhirkan karena ini e, sebagaimana apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di awal waktunya pun tetap boleh karena ini apa namanya pada keadaan-keadaan tertentu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di eh, yang tercantum dalam kita ulum ada salah hadis yang mengatakan bahwasanya sahabat itu menunggu Rasulullah salat isa sampai terkantuk-kantuk di masjid, ya. Menunggu salatnya Rasulullah sampai terkantuk-kantuk di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu menyukai untuk eh, salat Isya, salat. Tapi yang jadi qaid di sini Berbeda dengan pengakhiran salat seperti salat zuhur tadi. Tapi apa? Kita melihat semua kisah di sini adalah semuanya salat berjamaah. Ya. Rasulullah mengakhirkannya pun berjamaah, berjamaah. Sehingga para sahabat pun menunggu Rasulullah berjamaah. Ketika Rasulullah belum salat Isya, Umar pun keluar dan mengatakan, "As-salatu ya Rasulullah, salatlah ya Rasulullah, salat." Maksudnya, sanakan dia itu E, apa namanya mungkin Rasulul lupa Bagaimana mengingatkan di sini menunjukkan bahwa semuanya salat Isa adalah berjamaah ya, berjamaah jadi tidak ada apa namanya alasan bagi seorang yang mana orang tersebut mengakhirkan salat Isa tanpa jamaah ini tidak boleh ya, tidak boleh karena kita tetap kembali kepada bagaimana takmir yang ada di sini melaksakan salat Bisa. kalau di awal kan kita harus ikut salat awal tidak boleh kita apa namanya galak saya pengen sunnah Rasulullah di akhirkan nggak nah, bisa kalau dalam salat salat Isa seperti ini karena di sini bukan masalah Masyaqqah tapi Rasulullah mengatakan apa laolaan justru kebalikannya seandainya tidak memberatkan salat di awal berarti meiati bahwasanya salat di akhir berarti meiati bahwasanya salat di awal itu justru meringankan kaum muslimin yang kebalikan dengan salat zuhur tadi. Nah, salat zuhur tadi memang masyaqahnya apa? Susahnya apa? Di awal apa? waktu. Karena apa? Karena ada apa? terik matahari yang dianggap min qohi jahannam termasuk daripada semburan api neraka. Jadi untuk salat Isya ini walaupun Rasulullah sunahkan untuk mengakhirkan, ini adalah khusus bagi takmir masjid yang mengelola masjid Boleh nercan dengan keadaan tentu. Adapun tarim masih ketika di awal waktunya, maka jamaah pun wajib ikut salat di awal waktunya yang terkena apa? hukum eh, afdhalus salati fi awali waqtiha. Sebaik-baik salat adalah pada awal waktunya, pada awal waktunya. Nah, itulah pembahasan salat sampai salat Dzuhur eh, dan apa namanya? untuk salat Subuh sudah kita bahas Insya insyaallah ya antara itu terbitnya matahari dengan apa terbitnya fajar dengan terbitnya matahari. Cuman saya ingatkan ada isolat subuh, afdoliatin salat subuh. Kemarin bagusnya di awal waktu atau agak ditunda. Di sana ada istilah taghris, ada istilah isfar. Ya, masih ingat ya. Taghris, taghris itu apa kemarin? Ya, masih gelap gitu ya Atau di waktu isfar, udah agak terang Ini ada dua pendapat ulama yang mengatakan Masing-masing, ada yang bernama Taflis Ada yang bernama Isfar Yang mana apa? Ini masalah pelaksanaannya ya Yang mana eh, Yang berpendapat boleh menunda sholat subuh Ataupun agak terang Itu diantarnya hadis Rasulullah yang mana bunyinya Kemana kemarin? Asfiru eh, Asfiru Asfirus salata fa innahu azamul kama qala Rasulullah sallallahu Asfirul fajr fa innahu azamul kata Rasulullah. Salatlah agak siang, agak terang, tapi jangan sampai terbit matahari. Maka sunahnya itu adalah pahala yang besar Tapi yang rajih adalah yang kuat adalah apa namanya? pendapat yang mengatakan salat subuh adalah di awal waktunya. Adapun menanggapi dalil ini maka bukan berarti kita mulai ketika salat subuh sudah mulai terang. Kan tapi apa? Tetap mulai di awal salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan salat subuh dengan bacaan panjang sehingga muncul terangnya waktu salat subuh dan salat itu belum selesai. Inilah yang dimaksud dengan apa? Asfiru al-fajr fa innahu a'damu Maka salatlah subuh ketika terang maka itu termasuk pahala yang besar. Jadi sini adalah ketika orang itu makin panjang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam salatnya wallahu taala alim. Itulah mawafir salat yang telah kita baca secara pintas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah pada kemudian depan kita akan melanjutkan tentang bab yang selanjutnya yaitu fi nais salat tentang sesuatu salat- salat yang dibenci ya, termasuk tadi yang telah kita bahas sedikit sudah kita bahas tentang salat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktutu salat yang dibenci kemudian hadis yang belum kita baca yaitu ada sa'i rajala anhu itu sudah kita bahas tentang masalah salatul wustaq yaitu salat asar yang mana suatu ketika dalam perang tabuk perang onda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang sama uh, orang kafir di perang onda yaitu perang parit yang mana Rasulullah menyiasat menggali parit dan parit ini di apa namanya digali oleh Rasulullah menghadanya sehingga Rasulullah nomor sahabatnya terlena tidak salat asar tidak salat asar ini hadisnya ini nah, ini mereka orang-orang kafir -orang itu menyibukkan kita daripada salat ku lupa sampai ya sampai menjaga karet itu menjaga paret itu sampai enggak salat asar Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah rassulul sahabatnya karena lupa ya karena lobang Kemudian qadha maghrib wa Kemudian beliau salat asar di antara maghrib dan isa Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu lupa boleh apa namanya salat ketika harus segala salat ketika dia ingat, ketika dia. Dan kejadian perang hondak ini yang Rasulullah dan sahabatnya lupa tidak salat asar, tentunya kejadiannya sebelum turunnya apa namanya salat dalam peperangan. Nanti ada pembahasan sendiri soal pada keselamatan kesempatan yang lain kita terangkan salat dalam keterangan kaifiatnya itu bagaimana tata caranya itu bagaimana yang ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pembahasan hari ini yang kita telah menyelesaikan tauqati as-salati al waktu-waktu salat-salat wajib. Kalau ada pertanyaan Masih Ini sudah lewat waktunya ya. Enggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Ya. Seperti yang punya payung ya. Ya. Eh, <laughs> uh, wallahu ta'ala alam. Al 'ilatu baqa'a 'ala makanah ya. Yang ilah yang namanya ilah itu wala alam dalam masalah ini tetap ya, tetap menjadi uh, itu adalah sebuah ilah. Karena yang namanya masyaqqah kesulitan eh uh, apa namanya? itu tidak hilang dengan fasilitasnya ada walu taala alam dalam masalah ini tetap orang itu terhadap rukhsah karena zahir ayat ini apa zahir hadisnya adalah orang itu mendapatkan rukhsah dan dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika Allah menyukai terhadap orang yang mengambil rukhsah dari Allah itu sendiri nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya Ya, kita tidak boleh ya, tidak takaluf ya, atau memberatkan diri kalau memang itu itulukah ya boleh saja ini artinya bukan berarti Enggak boleh salat me boleh saja pakai payung boleh saja tapi ini russo yang seperti ini termasuk atau ilat atau ilat yang seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan fasilitasnya ada wall ta'ala a'lam masuk bahwasnya orang itu tersebut ee, tetap dia mendapatkan rusuh dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap hambanya yang mau mengambil rusuh. Ya sebagaimana safar juga. Safar dari sini ke Arab Saudi paling berapa jam gitu ya. Tapi di situ tetap kena hukum salat jama, salat qasar. Karena sebagainya tetap kena hukum sah, hukum safar. Hukum safar. Hai Haikan belajar takirkan salat disebabkan belajar ya kita telah membagi salat- salat yang apa namanya ada russa untuk ditakhirkan yaitu salat apa tadi salat dhuhhur dengan salat Hai Ya, salat Zuhur dan salat Isya itu sepakat ulama boleh ditakhirkan. Adapun yang salat Subuh itu adalah pendapat yang mengatakan isfarru fainamu adamu al-ajru fil fazi fainamu adamu al nah, kalau yang salat Subuh, salat Maghrib, salat Asar, maka tidak ada rukhsah di sana untuk mengakhirkannya atau menunda-nundanya. Yang ketiga salat ini apabila menundanya maka dia terkena orang-orang yang apa namanya? auhai salat. Orang yang menunda-nunda salat. Ya, menunda-nunda walaupun dalam keadaan belajar, walaupun dalam keadaan belajar, sebaiknya orang tersebut tetap harus melaksanakan salat fi awali waqtiha, apalagi apabila sudah ada berkuman berkumandang dan dia wajib ke masjid. Wajib ke masjid nah Yang tiga ini Ada yang Duhur yang punya alasan Terus Isa dan mengakhirkan Ini maka ada dua Ada dua ini yang ini Boleh untuk diakhirkan Dengan alasan belajar misalnya Belajar misalnya Akan tapi untuk sholat zuhur nah Ini Allah ta'ala alam Sholat zuhur ini sebenarnya ilatnya adalah apa karena teriknya panas mata-matahari sebagian ulama boleh menkiaskan dengan masaya yang lain seperti belajar ditunda seperti itu tapi sebagian ulama ada yang mengatakan Oh tidak bisa yang lain tetap harus diawali waktuha boleh dia menunda ketika ada apa kohi jahannam atau terik mata, mata mata matahari jadi untuk waktu-waktu yang tidak ada russa untuk mengahirkannya atau menundanya maka Allah taalaam ini tidak boleh di Ditundanya tundanya, belajar misalnya. Yang jadi masalah waktu belajar dosenya belum berhenti Ustaz deh. Dosenya juga ya nanti kita kasih tahu dosenya dulu ya. Ditawahi dulu dosenya atau izin Ya, kita berusaha. Berusaha. Berusaha semampu kita, fattaqullaha wastaqtu taqwallah kepada wali sini. Subhanahu wa ta'ala. Allah oh, Ta'ala, Allah Ta'ala. Cukup gini salah ya? Emangkah? <tuh>. Sada? Gimana? Afan? Afan? Afan? Afan? Afan? Afan? Hmm. Afan? Eh. Afan? Afan? Afan? Afan? Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada jam ya, ya. <laughs> yeah. uh, Masalah ketika Tanda-tanda waktunya sholat itu Tidak bisa kelihatan Maka Ini Kalau memang Ini kita pembincarannya zaman dulu ya Kalau sekarang zaman sekarang Yang pertama itu ada upaya Upaya untuk mengetahui Waktu tersebut Yang jelas upaya sekarang sudah ada jam Itu lebih mudah dan bisa diperkirakan Ya diperkirakan Makanya ketika ada jam kebiasaan Masuk sekian Jam termasuk fasilitas Tapi bukan inti sebagai patokan Tanda masuknya waktu salat Sebagai sarana saja Sarana saja ya, untuk jam jam. Kalau untuk belum ada fasilitas seperti itu Maka sebagaimana kasus-kasus E, apa namanya ketika tidak diketahuinya dan tidak ketu maka hukum istirahat kembali kepada kembali kepada pribadi seorang sebagaimana orang itu masuk pada suatu tempat yang tidak bisa mengetahui arah kiblat ya maka di sini seorang itu berhak untuk istirahat saya yakin kiblatnya ke sini sebelum dia mengetahui dimana arah kiblat seperti waktu ini waktu-waktu seperti ini nggak tahu nggak tahu kan salahthurnya kapan nggak tahu maka Maka orang tersebut bisa mengkirahan takdir Mengkira-kira Sehingga waktu sholat duhur e, Dikiaskan dengan Jangka waktu yang biasanya pada hari-hari Sebelumnya Dan ini berlaku apabila memang Tidak bisa ada upaya untuk mengetahuinya Tapi kalau sekarang ya Allah, Udah Allah subhanahu wa ta'ala Beri kemudahan kepada kita ya Adanya jam dan lain sebagainya ada Ini juga berlaku ketika Waktu-waktu Ya kalau kita Arab Saudi mungkin waktunya jelas ya, ya. Terutama ketika puasa ketika di Apa namanya Dikutuk Ada kasus yang siangnya itu sampai berapa jam Hampir 30 jam lebih ya <gitu> Itu kalau yang sudah jelas Siangnya 30 jam Tetap kita mengacu kepada eh, Apa namanya Waktu-waktu yang telah ditentukan tata caranya A akan tapi ada satu daerah yang kira-kira malam terus kalau masalah ada seperti itu ya malam terus sayaya tutup itu. maka para ulama berrsihat waktu-waktu seperti ini boleh dikiaskan dengan daerah-daerah yang terdekat yang mana jangka waktunya itu bisa disamakan dengan jangka waktu-daerah terdekat yang bisa dikat deteksi waktunya ya dieteksi waktunya dikias gantirupakan wall ta'ala itu seperti itu. Jadi untuk kita enggak tahu waktu kapan, alhamdulillah kita sudah ada jam. Tapi ketika memang enggak ada jam, ya kondisinya adalah kondisi yang uh, tidak bisa kita ketahui dan ini adalah menjalin menjadi sehat bagi siapa saja boleh beristihadat, berkeyakinan bahwa ini adalah sudah waktu masuk salat zuhur dan ini termasuk yang tidak dikenai dosa ataupun tidak mengatakan kecuali sudah berzihat, sudah salat kok Sudah sholat selesai, matahari nool, eh, Belum tergelincir misalnya Nah ini tetap orang itu Mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat, uh salat ulang, salat sholat Luhur du, bisa Allah Ta'ala Yang lain Udah Setengah dua belas ya, insya Allah cukup e, e, Kita cukupkan pembahasan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah Nanti kalau masih ada yang muskilah bisa ditanyakan Pada waktu-waktu yang lain Dan e, ke pemberitahuan mungkin Sabtu depan saya enggak bisa ngisi karena ada undangan apa namanya itu ke undangan simposium semua kepala sekolah jadi saya ada seminarminat di Kali orang mungkin enggak bisa ngisi untuk Sabtu depan mohon maaf diberitahu dari sekarang biar enggak enggak, enggak nanti us akan الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم الله وبركاته